Oke, oke langsung aja yuk bersama Adela, ada juga Fuji Audio dan juga Compact Production. Yuk, yuk mas, langsung aja mas. Lagunya cukup basah sekali spesial untuk anda semuanya malam hari ini. Requestnya satu-satu dong ngomongnya, aku gak dengar jadinya ini. Tak ngeding ya. Dikasih lagu ya. Ken Ira, terima kasih. Dua tembang juga sudah anda lantunin di malam hari ini. Tulur-tulurku semuanya untuk bangkalan Madura.